Bareng bersama Ramayana ada Mike's Pro Suiting. Kasih dulu tepuk tangan yang mana untuk Brodyne. Yuh, Pak Lapa. Selamat malam buat Pak Sopati dan eksekutif muda ada lagu ke paling permintaan dari panjenengan Sevelas, hong on ni da iki. Singkirori ko tega Natoni nato ni, hang koyo mm